Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik semua yang saya yang saya diamani judulnya kebahagiaan yang terlupakan Yang mana sebenarnya hal ini adalah bagian dari keutamaan-keutamaan Tauhid Keutamaan orang yang memiliki akidah yang lurus Memiliki akidah yang benar Dan sesungguhnya akidah yang benar Itu adalah uh, kunci kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan dunia ini Bahkan sampai kepada akhirat Sebaliknya Ketika nauzubillah, tauhid kita dikotori, dicampuri oleh hal-hal yang berbau kesirikan, maka siap-siaplah untuk menderita di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Jadi sakitnya itu tidak cuma di sini, sakitnya sampai di sana. Kalau sakitnya cuma di sini tu, ah cuma di dunia kan? Paling seberapa? 60 tahun, 70 tahun. Tapi dengan hancurnya tauhid kita, karena Uh, kita terjerumus ke dalam amaliyah-amaliyah yang berubah kesyirikan atau bahkan kesyirikan murni maka A'udzubillah uh, derita yang kita rasakan bukan hanya di dunia bahkan sampai kepada akhirat ya, sebagai contoh ringan ya, saya hanya menggambarkan dulu diantara keutamaan Tauhid yang membuat hidup itu enak dan sebaliknya diantara berbahayanya uh, rusaknya akidah kita yang menyebabkan sengsaranya hidup kita, sebagai contoh ringan tentunya Tauhid Lawannya adalah kesirik ya kan? Di antara cabang-cabang kesirikan yang sangat banyak Salah satunya adalah orang-orang yang berbuat ria Orang-orang yang tidak ikhlas Orang yang ikhlas adalah orang paling bahagia di dunia Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas Adalah orang yang paling menderita Saya kasih gambaran Mohon maaf, saya bukan maksud saya ngajak berantem gulung tangan ini Sumu. Saya ulangi ya Orang yang akidahnya lurus, tauhidnya bagus, dia akan merasakan nikmatnya kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, seseorang yang akidahnya rusak, tauhidnya bengkok, apalagi dicampuri dengan riya, maka dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Orang yang akidahnya lurus, kenapa dia bahagia? Orang yang ikhlas, kenapa dia bahagia? Contohnya, ketika dia beramal, dia tidak peduli what others says. Apa yang orang lain katakan? Karena bagi dia adalah apa yang Allah katakan. Dia tidak peduli apa yang orang lihat, karena yang dia peduli apa yang Allah lihat. Dia tidak ambil pusing apa penilaian orang terhadap saya, apa terhadap dirinya, tapi yang dia fikirkan adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dan betapa banyak manusia yang terjebak, lebih sibuk memikirkan apa kata orang, lebih sibuk memikirkan apa komentar orang terhadap dirinya daripada menyibukkan diri bagaimana komentar Allah terhadap dirinya. Orang yang riak, ini contoh satu contoh ringan saja ya bagi, di antara uh, bagian dari Tauhid. Dia akan menderita di dunia. Apa penderitaannya? Penderitaannya itu sebelum dia beramal, ketika beramal, setelah beramal. Menderita sepanjang hidup. Kenapa? Seorang ustad misalnya. Saya ngasih contoh ustad dulu. Karena sebelum kritik orang, kritik diri sendiri dulu kan. Seorang ustad misalnya, seorang da'i da berbalir. Kalau dia tidak ikhlas. Dia akan menderita sebelum menyampaikan materi. Dia akan menderita ketika menyampaikan materi. Dan dia akan menderita setelah materi selesai. Apa penderitaannya? Penderitaannya dimulai dari sebelum dia berdakwah. Apa penderitaannya? Penderitaan yang dia pikirkan bagaimana caranya saya menyusun kata-kata yang mampu menakjubkan hati pendengar. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kiranya saya bisa menghipnotis jamaah. Urusan nanti dalil saya benar urusan nanti ini ah urusan belakangan yang penting mereka terpukau dengan kata-kata ternyata eh ternyata setelah sampai di medan dakwah dia dapati kok jemaahnya tidak ada yang merespon Selama dia berdakwah, selama dia menyampaikan ilmu, dia pelirak-pelirik kanan-kiri. Bukan bertujuan untuk mengecek. Ini santrinya sudah paham atau belum? Bukan. Yang dia periksa adalah mana yang manggut-manggut. Mana yang meneteskan air mata mendengar nasihatnya. Mana yang Masya Allah. Menderita kan? Menderita. Ternyata belum sampai di situ. Penderitaannya berlanjut ketika apa yang dia sampaikan selesai. Apa penderitaannya? Berhubung dia orang yang tidak ikhlas, yang dia harapan minimal adalah pujian. Yang diharapkan adalah imbalan. Maka tatkala imbalan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, pujian yang diharapkan tidak sesuai dengan yang dia fantasikan, menderita lagi dia. Maunya, maunya adalah penghargaan untuk dirinya, pujian untuk dirinya sampai ke batas atas langit. Itu sudah menderita. Belum penderitaannya berlanjut. Apa itu? Kalaupun dia dapat pujian. Masya Allah ustadznya mantap banget. Kalimat ini tertata rapi. dalilnya sahih. ya Itu dia masih menderita. Apa menderitanya? Ini pujian ini masa aktif berlakunya sampai kapan? Menderita dia. Ini masih di dunia. Sama seperti orang yang bersedakah berinfak. Ketika dia bersedekah, apa yang dia fikirkan? Dia tidak berpikir ini. Besar hartanya, gampanglah. Saya punya banyak stok harta di rumah. Devisa banyak di luar, macam-macam. Oh, yang dia penderitaan adalah bagaimana nanti ketika pas momennya saya bersedekah mengeluarkan harta infak, itu banyak yang melihat. Dan orang-orang yang melihat semuanya mengucapkan, Wow. Dan ketika dia berinfak, itu masih menderita. Apa penderitaannya? Loh, kok yang delok aku sedekah, kok yosite? Jari ke acara akbar. Penggalangan dana akbar. Karena ada kata akbarnya, mesti seng teko. Oke. Yang datang banyak. Eh, ketika dia memonjur-mengar 50 juta. Loh, kok yang menyaksikan saya sedikit? Tanya lagi sama pembawa acara. Mas, ini di syuting nggak? Oh, maaf pak, kamera rusak. Lemes dia. Dia merasa 50 jutanya sia-sia. Kalaupun banyak yang datang. Kalaupun banyak yang melihat bagaimana dia beramal. Kemudian memuji dia. Itu pun dia menderita juga. Kenapa menderita? Setelah dia dapat pujian. Ternyata orang yang diberikan bantuan. Yang mendapatkan bantuan dari dirinya. Tidak pintar muji. Dapat bantuan toh Maunya dia seperti apa? Maunya dia seperti ini. Masya Allah Bapak. Inilah bantuan terbesar sepanjang hidup kami. Kalau bukan bantuan Bapak mati kami sekeluarga. Ini yang diharapkan pujian yang melampaui tembusnya langit. Ternyata yang menerima bantuan gak pintar muji. Begitu dapat. Oh enggak. Maturuan Pak. Cus. Pergi. Menderita. Deh. Kenapa? Pujiannya tidak sesuai dengan yang dia bayang-bayangkan. Kalaupun pujiannya. Imbalannya sesuai dengan yang dia bayangkan, dia masih stres. Dia masih bingung, dia masih susah, dia masih tidak bahagia. Apa itu? Ini orang yang memujinya nanti di masa mendatang masih ingat kan enggak saya? Itu masih di mana? Di dunia. Oh, di akhirat lebih dahsyat lagi. Di akhirat seseorang yang beramal bukan karena Allah pertama, di Padang Mahsyar, kita tahu Padang Mahsyar, dari mulai Adam, manusia pertama, manusia pertama siapa? Adam. Bukan kera. Saya tidak sudi dikatakan keturunan kera. Kalau ada yang mau, oh kita manusia, ah, silakan Anda kera, saya tidak mau. Ketika dikumpulkan dari Adam, sampai manusia yang terakhir, lalu dipanggilnya seseorang. Yang mana dia beramal dengan amalan tidak ikhlas kepada Allah Ketika sudah dihadapan Allah Allah menjadi hakim Rasulullah pengacaranya Ditampakkan ke oleh Allah Wahai fulan, inikah dulu di dunia Ketika dia melihat, dia terpukau Ketika dia melihat, dia terpesona Bukan lagi terpesona, bahkan tersepona Kenapa? Sejauh mata memandang amal kebajikan Bahkan waktu itu penduduk Mahsyar takjub Berharap mereka juga punya amal Seperti amal orang ini Dan ketika dia berada Puncak-puncak di ketakjubannya Apa katanya Allah Faja'alnahum haba'an manthura Lalu Allah jadikan dia Seperti debu yang ditiup angin Dia kaget La ilaha illallah amalinyong Amal saya ya Allah apa katanya Allah? Dulu engkau menipu manusia. Sebelum engkau menipuku, engkau menipu manusia. Sehingga manusia menganggap, Masya Allah, fulan saleh, Masya Allah, fulana soleha. Dan manusia terjebak, manusia tertipu dengan amaliyahmu. Maka pada saat ini, aku bongkar semua borok-borokmu. Betapa malunya. Kalau cuma dibongkar dunia, yang tahu paling seberapa? Se-RT lah. Apalagi kalau bukan orang terkenal kan? Se-RT paling tahunya. Tapi kalau dibongkar di Padang Mahsyar. Ah. Sudah cukup? Belum. Ketika amalnya tadi semua telah menjadi debu yang berterbangan sia-sia. Lalu Allah perintahkan kepada orang ini. Wahai fulan. Bukankah dulu engkau beramal bukan karenaku. Engkau beramal karena si fulan. Karena si fulan. Karena si fulanah. Maka sekarang. Carilah balasan dan ganjaran kepada orang yang dulu engkau harap-harapkan balasan. Betapa sialnya ini orang, ketika mau mencari orang yang diharapkan balasan ini, ternyata orang tadi sedang di mana? Sedang di nerah. Sedang di neraka. Maka mau tak mau dia juga harus nyemplung. Demi mendapatkan apa? Balasan. Pak atau seorang ikhwan, ikhli. Dulu saya beramal gini mengharapkan pujian darimu Tolonglah, mana puji, mana tolong Beri saya ganjaran Ternyata si wanita ini pun sedang ter Gopoh-gopoh di dalam neraka Jangankan memujimu Menyelamatkan dirinya sendiri saja Dia tidak bisa Maka berhati-hatilah Ya, Ini satu bahagian diantara orang-orang Yang susah hidupnya gara-gara tawhidnya tidak lurus Contoh kedua ada yang buat musaf enggak? Enggak ada. Ada yang buat HP? Semua ya? Masya Allah kita. <coughs> Di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah ingat tuh Az-Zumar ayat 29. Ya? <coughs> Agama Islam adalah agama yang paling proporsional. Agama yang paling adil. Agama yang menentramkan pemeluknya. Kenapa? Ketika anda beribadah sebagai umat Islam, fokus anda satu. Ya enggak? Ketika kita beribadah orang Islam, fokus kita hanya kepada satu. enggak macam-macam. Makanya Allah umpamakan seseorang yang tauhidnya lurus. Akidahnya benar. Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 29. Baraballahu mathalar rajul alfihi syuraka'ah. Mutasya kisuna perumpamaan Allah berikan kepada seseorang yang dimiliki oleh beberapa orang majikan. Jadi ada seorang pembantu, tapi dikuasai oleh empat, lima, enam majikan. Lalu bandingkan dengan seseorang yang merdeka bah kalaupun hanya dia pembantu dia cuma punya satu majikan. Mana yang bingung? Yang hidup yang membingungkan yang mana? Yang punya banyak majikan. Majikan pertama A datang. Mas, Kae lo, jemuran urung di, diangkat. Baru mau ngangkat jemuran datang majikan kedua. Mas, Kae lo, mobil urung dipanaske. Baru mau ngambil kunci mobil datang majikan ketiga. Anakku urung dijemput. Bawa mengambil kuncing, ambil jemput anak, datang lagi majikan keempat. Dan seterusnya dan seterusnya. Sementara seseorang yang akidahnya lurus, dia cuma punya majikan satu. Inilah yang membedakan. Berarti Ustaz, apakah ada seorang muslim yang punya majikan lebih dari satu? Hah? Ada enggak? Seorang muslim, bukan agama Islam ya. Seorang Muslim punya majikan lebih dari satu, ada nggak? Ada, bahkan banyak. Contohnya, setiap tanggal satu syura malam apa itu? Malam satu muharram ya. Nah, saya kan dulu rumah saya bukan rumah deh, dulu kontrakan saya di belakang Jogja sebelah timurnya Keraton. Jadi ketika malam Sutushuro tuh benar-benar macet di sana. Saya kira mau pengajian, ternyata ada acara, mubeng, tawaf, ya, dan dipersembahkanlah eh, apa namanya, kepala kerbau lah apa ada sesajen ya, berkorban untuk penguasa pantai selatan, masya Allah. Coba untuk fikirkan. Coba kita secara logika dulu, jangan secara dalil lah Jangan secara dalil Secara logika dulu Yang mendatangkan nikmat Allah Atas rahmatnya tentunya Yang mendatangkan musibah Allah, karena dosa kita Lalu tiba-tiba Gak tiba-tiba sih, ada perencanaan acara ya maka kaum muslimin berbondong-bondong pula menghaturkan rasa syukurnya kepada zat yang katanya penguasa pantai selatan dan takut bahwasanya kalau tidak acara ini diselenggarakan bisa-bisa negeri ini tertimpa musibah bahkan naudzubillah bukan auzubillah na ya ini faktanya takutnya mereka kepada penguasa pantai selatan melebihi takutnya kepada Allah kepada Allah takut, cuma takut di lisan. Tapi kepada penguasa pantai selatan, takutnya sampai muhunjam ke dalam lubuk jiwa. Padahal, dibaca sehari-hari, bukan sehari-hari ya. Coba ya, ketika kepepet, sholat sunnah, yang kita baca kan duet maut nih. Kita mau sholat sunnah, jam, eh, jam setengah satu kurang lima. Setengah satu pas, ada kuliah. Wah, nih kalau saya salat sunnahnya kepanjangan, telat kuliah dosennya tidak boleh bikin masuk. Akhirnya salat sunnahnya diperingkas. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua. Oh, sama berarti kita ya. Duit maut ya suratnya. Ayo coba lihat. Allah firmankan di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Allah gandengkan. Ingat ya, di dalam kaidah Tafsir Ketika ada dua buah amal Allah gandengkan ya, Yang satu amalnya yang paling utama Kemudian digandengkan dengan amal yang lain Maka amal lain ini ikut menjadi amal utama Saya ulangi ya. Ketika Allah gandengkan Dua buah amal dalam satu ayat Amal soleh Yang pertama amal utama Kemudian amal kedua Menunjukkan amal kedua ini ikut Dapat keutamaan juga dia, sebagaimana wa kata orang buka Allah Ta'ala bil walidari ahzana Allah wajibkan tauhid berbakti sama orang tua. Allah sandingkan bakti sama orang tua dengan tauhid. Yang ini fasali daripikawanhar. Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Salat amal jasad yang paling utama. Lalu Allah sandingkan dengan kurban. Dan yang uniknya dan yang uniknya begini. Kalau Anda baca ayatnya kan, "Fasholli lirabbika, salatlah untuk Allah wanhar." Ketika menyebut wanhar, Allah tidak sebutkan lagi lirabbik. Salatlah untuk Allah, berkurbanlah untuk Allah enggak? Cuma apa? Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Tidak Allah gabung, tidak Allah sambung lagi dengan kata lirabbik. Apa maksudnya? Katanya para ulama tafsir ini menunjukkan kurban hanya boleh diberikan kepada Allah. Maksudnya diniatkan hanya untuk Allah. Sementara saudara-saudara kita. Salatnya untuk Allah, tapi giliran berkurban bukan untuk Allah. Ini juga musibah. Tuhid akan menyebabkan ketenangan hidup. Kenapa? Saya katakan seorang yang tauhid lurus hidupnya tenang bukan malas-malasan, salah ya. Seorang yang bertauhid hidupnya akan tenang bukan malas. Kenapa dia tenang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ajaban li amril mu'min. Rasulullah, ajib katanya. Rasulullah takjub. Aku heran takjub dengan urusannya seorang mukmin. Mukmin itu berarti orang yang beriman. Beriman itu artinya orang yang tauhidnya lurus. Kenapa? Katanya Rasulullah, "In asabat hum musibah." Dalam bahasa lain, "In asabathum tarra." Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar. Dan kalau mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Sesungguhnya hidup kita tidak pernah lepas dari dua ini. Kalau tidak dapat nikmat ya musibah enggak pernah keluar. Makanya seseorang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, dia akan mendapatkan kenikmatan hidup yang luar biasa tenang. Ada satu kisah nyata. Seorang ulama didatangi seorang yang miskin. Ya. Siwa miskin ini ngadu kepada sang ulama Kalau tidak salah saya, ulamanya Hassan al-Basri, kalau tidak salah ingat saya Seorang tabiin Jadi ada seseorang Miskin Banget Ngadu kepada Hassan al-Basri Woi Tuan Guru Kakek saya fakir. Bapak saya miskin. Saya gabungan fakir dengan miskin. Kenapa hidup kami tidak ada yang berubah dari turun-temurun? Miskin terus. Lalu asal Allah Basri menepuk bahu orang ini. Fulan. Ini saya punya duit. Seribu dirham. Dikira si orang ini mau dikasihkan, dah senang dah Oke, okay. laporan saya sukses Bakal dikasihkan Ini saya punya duit seribu dirham Terus tuan Guru uh, Begini Itu kamu punya bola mata, saya beli satu Jadi kamu punya bola mata satu, saya beli seribu dirham Tapi saya butuh dua Saya beli dua-duanya, dua 2000 dirham Seribu dirham itu Kali 2500 berapa? 2,5 miliar. Ya. 2,5 miliar. Atau 250 juta? 250 juta ya. Hei. Anggaplah segitu. Itu mata kamu saya beli separo yang satu ini 2000 uh, dirham, kalau sepasang 2000 dirham. Gimana? Yoranto. Enggak boleh. Mongkon aku delok Nanti saya mau melihat bagaimana. Okey, okey. Nggak lah saya beli mata kamu. Gini aja deh. Telinga kamu nih. Seribu dirham. Seribu dirham. Sepasang dua ribu dirham. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Mengkau ni aku ada ngurung-ngurungnya popi ya? Okey. Nggak boleh juga. Eh, tanganmu. Tangan. Seribu dirham. Sepasang dua ribu dirham. Boleh nggak? Nanti saya mau makan. Mau bekerja bagaimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kaki-kaki. Satu kaki seribu dirham Boleh? sepasang 2000 oh, enggak boleh. Mukanya berperlaku B. Oke. Okay. Jantungmu. Karena jantung organ dalam mahal deh 2000 dirham. Enggak boleh. Hati, ginjal semua disebutkan. Lalu setelah disebutkan semua oleh Hasan al-Wasri, beliau pun berkata kepada orang ya fulan. Katanya kamu ini miskin. Ternyata kamu kaya. Tuh, kok bisa? Lah iya. Kamu kemana-mana bawa seribu dirham, seribu dirham, seribu dirham Seribu dirham, seribu dirham Seribu dirham, seribu dirham Berapa miliar ini kamu bawa? Katanya kamu miskin Baru orang ini sadar Oh iya ya Nah inilah yang sering kita maksudkan itu begini Kita sering menjadikan standar bahagia Kaya dengan nol di belakang Ya Masuk perusahaan, lulus kuliah Tes wawancara Kebetulan keterima di dua perusahaan Sama-sama kepala Sama-sama Bergaji lumayan Yang satu lima juta, yang satu lima puluh juta Ini insting kemanusiaan Pilih mana Tentunya lima puluh Juta, ya kan? Karena ada nolnya. Cuma ada nolnya satu, nih lebih nol. Lalu setelah Anda selidiki, Anda tanya-tanya sama karyawan karyawan yang sudah bekerja di sana, Pak, bagaimana Pak, kalau di sini ibadah gampang nggak? Sholat bagaimana? Allah, orang sang mikir ibadah, mas. Nyamut gawe, nyamut gawe, ini ibadah mengko-mengko. Sementara yang tadi cuma lima juta, Anda tanya kepada orang yang sudah bekerja di situ, Pak, mohon maaf, Pak. Di sini bagaimana kinerja, uh, perusahaan memberikan kebebasan? Oh iya mas. Bahkan di sini bosnya mewajibkan kalau sudah azan berhenti kerja. Nah, pilih mana? pilih mana? Tapi terkadang manusia mengukur kebahagiaan dengan angka. Coba lihat. Haman. Siapa dia? Perdana menterinya? Fir'aun. Dia kira kebahagiaan adalah dengan menjadi pejabat. Dan dia dapatkan. Dia dapatkan perdana menterinya Fir'aun. Korun. Dia kira bahagiaan adalah dengan menumpuk numpu harta kekayaan. Sampai-sampai ontanya pun tidak kuat lagi. Ngangkut kuncinya. Bukan ngangkut hartanya. Ngangkut kunci gudangnya. Ontanya udah Pinggangnya udah sakit. Punggungnya bukan pinggangnya kalau ontanya. Itu onta udah hampir nyerah. Siapa lagi contohnya? Anda kenal dengan? Kalau tidak salah beritanya itu. Robin Williams. Seorang aktor katanya. Komedian ya? Saya baca di... Salah satu media Kekayaannya mampu Menyekolahkan seluruh anak Indonesia Dan dia tinggal di perumahan elit Di distrik San Francisco Salah satu distrik San Francisco Bagaimana cara dia mati? Ada yang tahu? Afordosis ya. Dia seorang komedian Kita orang awam Nonton acara komedi bahagia gak? Bahagia, ketawa ya kan? Tapi ternyata seorang komedian dia tidak bahagia. Dia membuat orang lain tertawa, dia membuat orang lain bahagia. Tapi dia sendiri stres. Dan Indonesia kan sudah mulai beberapa komedian-komedian kena. Karena manusia banyak mengira yaitu. Bahagia dengan mengejar popularitas. Bahagia dengan mengejar materi. Tapi ternyata coba lihat. Dia sudah bergelimang harta Popularitas Bahkan dia membuat orang lain terhibur Tapi dia tidak bisa membahagikan dirinya sendiri Kurt Cobain Gitarisnya Nirvana Kalau tidak salah ingat saya Mati usia 27 tahun Overdosis juga Katanya musik membuat hidup itu Tenang Ya, wah gue udah suntuk nih. Ayo dengarkan musik. Lah itu Musik si senior matinya bunuh diri. Karena bukan begitu konsep bahagia, ya? Bukan begitu konsep bahagia. Contohnya siapa lagi? Yo, saya punya. Ada sebuah dapat artikel bagus <tuh> Ada seorang anak bernama William Sidis Anak dari Boris Sidis Siapa itu? Boris Sidis adalah seorang psikolog Yahudi tapi tinggal di Amerika. Anaknya, William Sidis. IQ-nya 285. Usia 2 tahun. Bacaannya gak kayak kita begini. Bacaannya New York Times. Usia 2 tahun. Oh, 8 bulan dia sudah makan pakai sendok. 2 tahun. Sudah, jadi, sudah New York Times makanan paginya. 11 tahun masuk Harvard. Mahasiswa termuda sepanjang sejarah. 11 tahun masuk Harvard University. Satu setengah tahun kuliahnya selesai. Skripsi dia, tugas akhir dia, pengolahan jasad empat dimensi. Dia mengambil bidang matematika analitik. Tapi dia mati di sebuah desa kumuh di dalam kandang Tertulis di surat terakhir dia Apa isinya? Saya membenci matematika Paling dia Jagoan matematika Stres hidupnya Pintar, jenius, bapaknya berharap seperti itu Anakku harus jadi anak yang paling jenius Dia kira itulah cara membahagiakan Hidup Tidak bahagia juga ternyata Contoh lagi Mungkin nanti Anda cari di Google ya, cerita lengkapnya. Christina Onassis, mungkin belum pernah dengar juga Anda. Bapaknya seorang Yunani, pemilik perusahaan perkapalan terbesar di dunia. Waktu kecil, Christina, kalau Anda waktu kecil mainannya apa? Kelereng paling mahal. Kalau mau beli yang mahal, mobil remote control pas lebaran atau pas sunat. Karena dapat amplop banyak. Selebihnya enggak mungkin berharap, ya kan? Pengen Tamia sampai guling-guling enggak -guling dapat. Ya udah sunat lagi ya. biar dapat Tamia lagi. Tapi coba lihat. Anak ini Christina Onassis. Anak triliuner. Boneka dia yang merancang baju boneka dia itu Christian Dior. Bonekanya aja Christian Dior Kita seumur umur Nyentuh barangnya belum pernah Tapi coba lihat Bagaimana kehidupannya Dia menikah Empat kali Pertama dia menikah dengan orang Yunani Cerai Lalu dia mulai berpikir demokrat Ah saya Menikah saya dengan orang Amerika Cerai Karena pusing dengan Amerika Ah Lawannya Amerika siapa? Rusia. Ya kan? Ah, nikah sama orang Rusia. Cerai. Lalu di tengah-tengah stresnya, siapakah negara yang paling romantis? Katanya Perancis. Nikah sama orang Perancis. Tiga bulan cerai. Dia anak orang terkaya. Mencicipi laki-laki dari empat negara. Gak bahagia dia. Gak juga bahagia. Harta melimpah. Ketenaran, masya Allah. Dan sebenarnya anda bisa lihat lah di kalangan para artis kita, lah. bukan kita ya, bukan kita, ya. kalangan artis mereka lah. merancang pernikahan. Wah, kita ijab kabul di Masjidil Haram, masya Allah ya. Umrah. Umrah, kemudian Umrah bareng, padahal belum sah. Umrah bareng ijapakabul di Masjidil Haram. Sampai Indonesia setahun setengah cerai. Mana konsep bahagianya? Sementara tatkala seseorang itu tahu bahwasannya Kebahagiaan hanya di tangan Allah Kebahagiaan hanya ketika seorang itu dekat dengan Allah Maka dia akan menyandarkan urusan hidupnya hanya kepada Allah Setelah berusaha Setelah apa? Berusaha Seseorang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar Dia akan bahagia Kenapa bahagia? Dia tahu rezekinya tidak akan mengambil orang Makanya sufyan as mengatakan, aku hidupku tenang. Kenapa? Aku tahu amal aku tidak akan dikerjakan orang, makanya aku beramal. Dan aku tahu rejekiku tidak akan dicaplok orang, makanya aku tenang. Rejeki nggak akan dicaplok orang, dah. Dan habisnya kalau kita sudah mati, lalu kenapa kita pusing? BBM naik, stres. Untung saya tak pakai BBM, Android. Beras naik, pusing lagi. Rokok naik, tambah pusing. Dan tambah pusing tabang rokok ya, katanya pusing. Siapa lihat, buruh-buruh di Jakarta yang kemarin demo, nuntut kepada pejabat DKI, minta gaji berapa? 9 juta per bulan. Udah, anda berhenti kuliah aja. Kalau buruh 9 juta per bulan, anda berhenti kuliah? Kuliah masuk NS, 2,5 juta. Buruh, tamat SMP, SMA, 9 juta. Ketika ditanya, kenapa kalian tutup 9 juta? Oh iya, cicilan kawasan Kininja, belum? Satu tahun sekali ke Bali, belum? Masya Allah. Mereka lupa ya. Saya melihat teman-teman kita yang buka usaha di pinggir jalan Kaliurang itu. Saya appreciate. Artinya mereka tidak mengemis. Mereka berusaha mencari nafkah. Tapi kemana waktu maghrib mereka? Iya memang mereka dapat 500 ribu, 300 ribu per malam. Padahal cuma buka sore sampai malam. Bisa 500 ribu per malam. PNS berapa gajinya? Dua setengah ya? Ini 500 ribu per malam. 30 malam. 15 juta per bulan Kemana sholat maghribnya? Kemana sholat isyaknya? Subuhnya apalagi jelas tidur kan udah capek kan kerja Masya Allah Apa yang mereka cari? Itu yang pertama ya Jadi seseorang itu Dia ajaib katanya Rasulullah Dia bersyukur ketika Ada di depan yang ni'amat Yang kedua dia bersabar Nabi Yakub. Berapa lama dia sakit? 18 tahun. Sakit yang membuat badannya hampir busuk dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, 18 tahun. Kita mohon maaf ya, ada bisul di bokong aja 3 hari stres. Yang memperhatikan wajah ada jerawat di sini itu. Waduh. Awal. Sibuk kasih krim, kok tidak hilang-hilang Pencet, tambah jadi Stres gara-gara satu jerawat Lah ini jerawat dari ujung kepala sampai ujung kaki 18 tahun Makanya ketika Seorang sahabat uh, Kalau tidak salah ingat saya Anaknya Zubir Saya lupa namanya Salah seorang anaknya Zubir bin Awam Ketika perang Kaki kirinya Terkena tombak Terkena anak panah Yang anak panah itu beracun Lalu karena beracun Supaya tidak menyebar Dipotong Karena sudah mulai membusuk, betisnya sudah mulai membusuk. Maka, sebentar ya. Ketika satu batisi telah membusuk Terpaksa dipotong oleh tabib Waktu itu tabib berkata Pak Yai Kini terpaksa dipotong kakinya Tulangnya digergaji Dulu kan belum ada operasi kan Tulangnya kan digergaji Tapi Supaya engkau tidak merasakan sakit Engkau harus minum arak Kan kalau minum arak Kamar mabuk Enggak kerasa apa-apa kan itu dikasih sama tabib. Apa katanya anaknya Zubir ini? Jangan. Mudah-mudahan dengan sakit yang kurasakan, Allah hapuskan dosa dosaku Maka dimulailah operasi. Pertama, dipanaskan dulu besinya untuk membuat garis. Mana ini yang mau dipotong. Setelah diplot, Mulai lah reger gaji. Tembus darah, pembuluh darah, daging bagian dalam, lagu permukaan tulang, lalu dalamnya tulang. Abis tulang, daging lagi. Pingsan dia. Selesai itu, dia sadar, Ditunjukkan sama tabibnya. Ini kakimu. Dia lihat. Dia menghala nafas, kemudah mucakwan, Alhamdulillah. Tabib heran. Syekh. Kaki mu dip... apa namanya dipedot, lepas ya, kita ya. diputus. Kok malah Alhamdulillah. Apa katanya ulama ini? Alhamdulillah. Seingatku belum pernah kakiku ini ku aja untuk berbuat maksiat. Dan alhamdulillah Allah ambil satu Allah sisakan banyak. Begini kalau orangnya sudah akidahnya itu lurus, nikmat sama musibah sama saja baginya. Sementara bagi orang yang akidahnya enggak lurus dapat nikmat dia lupa daratan, dapat musibah dia kepadukun, ya, iya. <tuh> <tuh> Tapi terkadang, Ini terkadang loh ya. Ketika kita dapat nikmat kita bersabar, ketika dapat musibah kita bersyukur. Terkadang. Contoh, kok bisa Ustaz? Ketika kita dapat musibah kok bersyukur? Iya musibah miskin bersyukur kenapa Anda tinggal di kampung yang katanya banyak jadi target maling pencuri qodarullah hidupnya miskin mungkin enggak di maling ya enggak mungkin malingnya juga kasihan begitu masuk dah lebih parah dari gua nih kehidupannya akhirnya malingnya bersedekah pada Anda nih Pak ambil aja Pak Ah itu kan bersyukur, miskin. Sebaliknya, ketika justru dapat harta banyak, bersabar. Kok bisa bersabar? Saya kasih contoh. Orang kaya. Allah menemukan Anda sebagai orang yang makmur. Habis sholat subuh, Anda mau pulang dari masjid, disetop sama jamaah. Pak, kita mau ada acara pengajian gini. ya, dananya kurang, Pak. Ngerti kan maksudnya, Pak? Oh, iya, iya, iya. Nanti ambil kerubah, ya, iya. Mau berangkat kerja tiba-tiba lewat. Proposal lagi datang. Pak kita mau bangun masjid di mana? Tasik Malaya, Masya Allah. Tasik Malaya nyari duit sampai ke sini. Ya. Kasih lagi. Gak berapa lama tetangga datang. Padahal kita gak mau berangkat kerja. Udah setelah mobil. Pak murumah, pak anak saya gawat darurat ini. Gak ada yang nganter. Saya gak punya kendaraan. Pakai mobil anda. Sabar gak itu? Sabar. Ya eh, itu kan. Ketika kaya, ya bersabar ketika ada bermusibah terkadang bersyukur. Nah, inilah <coughs> sedikit apa namanya? penjelasan dari saya di antara keutamaan tauhid bahwasanya dengan tauhid yang lurus, akidah yang benar, inilah kebahagiaan kita yang sesungguhnya, kebahagiaan yang harus kita cari. Terlebih lagi <coughs> kalau tadi tauhid lawannya itu syirik. Sakitnya tuh bukan hanya di sini, sebaliknya ketika tauhid lurus Bahagianya bukan hanya di sini, bahagia sampai di akhirat. Tentunya saudara-saudara mungkin pernah mendengar kisah hadis bitoroh, hadis KTP, kartu tanda perbuatan, kartu amaliyah. Di hari kiamat kelak katanya Rasulullah akan datang seseorang, pendosa, didatangkan kepadanya satu kitab amalnya. Dia pun sudah tahu, ya Allah, jangan sampai dibuka. Ngisin, nyong, ngisin. Tapi kan namanya kitab kan harus dibuka. Sejauh mata memandang amal dosa semua. Itu masih satu kitab. Masih ada 98 yang lain. Setelah itu... Ditanya sama Allah, pulan, adakah yang kau ingkari dari satu catatan ini? Enggak, ya Allah. Amalinyong kabeh, Amal saya semua itu, ya Allah. Selah, nyemplong ke bahagia. Lalu katanya Allah sebentar, Engkau masih punya satu amal soleh? Apa itu, ya Allah? Didatangkan kepadanya satu lembar amal soleh. Ini ibarat, ibaratnya, Tumpukan disertasi Mau ditimbang sama selembar jurnal Selembar artikel Kan gak mempan Kalah berat Dia pun begitu pesimis halah, Selembar to, isopo. Maka ditimbanglah Amal keburukannya di timbangan yang kiri Dan Satu lembar kertas di Timbangan yang kanan setelah ditimbang selembar kertas ini ternyata mengalahkan mengalahkan kitab kejelekannya hilang orang ini senang, masya Allah saya lupa tuh ya Allah amal apa ya lupa saya Engkau bukan lupa emang kau apa pernah beramal baik nih apa itu amalmu tahu nggak gua tahu ya Allah diambil Ketika dilihat, satu kertas itu isinya kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi dengan cara yang benar, kecuali hanya Allah semata. Orang ini ternyata sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat kesyirikan sehingga akidahnya menyelamatkan dia dari setumpuk kejahatannya. Sebaliknya, sebaliknya ini, betapapun amal soleh se, semana ya, sepenuh bumi bahkan sepenuh langit akan menjadi sirna ketika yang satu lembar ini kita nggak beres. Sebagaimana saya ceritakan tadi, fajrul haba'at manusia jadikan debu yang berterbangan. Sebagaimana juga kisah tiga orang. Yang pertama kali nyemplung ke neraka Itu orang soleh Bukan koruptor Bukan pezina Bukan pelacur Bukan maling Bukan pembunuh Bukan anak durhaka bukan. Tiga orang nyemplung pertama kali Orang soleh Yang pertama ahlu sedekah Yang kedua ahlu ilmi Dan yang ketiga ahlu jihad Orang soleh semuanya Maka dari itu Mari, ya, kita luangkan waktu dalam hidup kita ini untuk belajar cabang-cabang akidah. Jangan sampai kita secara, karena kejahilan kita, karena kekurang ilmu kita, kita melakukan amalan yang ternyata amal tersebut merusak akidah kita. Kalau Anda mau naik haji, ada manasik. Ya kan? Kenapa? Apa tujuan manasik haji diselenggarakan? Supaya... 35 juta yang udah disetor, Nggak sia-sia. Apalagi haji plus, 64 juta. Suami istri, 128 juta. Oleh-oleh, Setasyakuran, Total 150 juta. Ternyata hajinya nggak sah, Eman-eman nggak? Eman-eman, 150 juta. Tapi, Berapa orang yang eman-eman, Batal akidahnya? Mau naik haji, pelajar manasik, supaya tidak batal hajinya. Mau tunaikan zakat, pelajari. Berapa besar hata yang di zakatkan. Mau puasa, belajar. Mana pembatal puasa? Eman-eman, WES 30 hari, malah tidak sah. Mau sholat, belajar pembatal sholat. Jangan sampai sudah sholat berapa lama, batal sholatnya. Tapi berapa orang yang sepanjang hidupnya belajar pembatal-pembatal akidahnya. Padahal kalau akidah batal, maka amal sholat, puasa, zakat, haji, yang lain, batal. Ya. Nah, inilah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan bagi adik-adik sekalian. Barakallahu li wa Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, rasa takut dalam Islam itu ada beberapa tingkatan. Eh, ada, ada beberapa jenis. Pertama, takut yang manusiawi. Contoh, takut sama harimau. Buaya. Kalajengking. Ini takut, normal tidak? Normal. Soalnya ada kejadian. Seorang ustad. Ustad ini orang Papua, asli. Hitam. Mata merah. Khutbah dia. Dia isi ceramah. Tentang akidah. Jemaah-jemaah ya. sekalian yang saya muliakan. Di antara cabang-cabang keimanan yang harus dimiliki adalah kita hanya takut kepada Allah. Tidak boleh takut kepada yang lain. Tidak boleh takut kepada harimau. Tidak boleh takut kepada singa. tidak boleh. Huh? Oh, mungkin kalau disampaikan sama orang Papua pedalaman. Okey saja mereka kan sudah terbiasa. Tapi disampaikan seperti kita. Tidak boleh takut. Ya itu sudah manusiawi. Ini ta takut yang jenis pertama. Yang kedua, takut, takut penyakit. Ini yang kita dalam ilmu bahasa disebut fobia. <gak> kalau saya sendiri itu fobia ketinggian. Walaupun tidak akut, tapi cukup lumayan takut lah. Kalau kecepatan saya tidak fobia. Malah makin cepat saya makin senang. Ya, yang Makin ngebur saya makin senang. Kalau salah kalau pelan-pelan saya ngantuk, tidur. Malah kecelakaan nanti. Ini mending ngebur sekalian. Nah ini... Takut yang seperti ini harus segera, harus perlahan-lahan dihilangkan. Meskipun tidak hilang secara total, minimal ada usaha. Yang jenis ketiga, <tuh> takut yang tercelah. Takut yang tercelah. Apa itu takut dengan cerah? Takut cerah itu seperti ini. Anda tahu, biasanya amalan tersebut tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Masyarakat di sekitar Anda beramal dengan amalan tersebut, cuma Anda saja yang tidak. Tapi karena takut dicela sama orang Takut digunjing sama tetangga Takut diomongin, takut dirasain, Ya weh lah, nyong ikut, baiklah Ini takut yang tercela Dia takut dicela sama masyarakat Kenapa masih takut? Saya tanya, Rasulullah dicela tidak sama masyarakat? Dicela Jangan, kan Rasulullah, Allah saja dicela Sama siapa? Yahudi Iya kan? Lalu kenapa anda takut dicela? Biasa itu Malah ya. Kalau tidak ada yang mencela itu baru heran. Loh, kok enggak ada yang mencela saya? Bukan berarti kemudian kita cari berantem. Seorang akhwat, misalnya seorang wanita. Tadinya enggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Jilbabnya mesti ketiga besar lagi. Ah, tetangga-tetangga ngomong sama ibu Anda. Wih, itu anakmu ikut pengajian mana tuh? Hati-hati, ISIS. -hati. Yes, yes. <laughs> Sabar, biasa aja tuh. Anda kuliah? Satu semester, dua semester, tiba-tiba jenggotan. Tetangga-tetangga heboh, Mayun. Tami ibu anda, eh, bu, kaya anaknya loh. Cakap kok jenggotan, kok yang betul, saya. Biasa. Jawab aja, bu. Kalau laki-laki yang ada jenggotnya kambing, yang enggak ada jenggotnya apa? Enggak jangan, ya jangan-jangan. Nanti tersinggung dia. Ya, biasa-biasa itu. Nah, jadi kalau ada dicela itu biasa. Jadi ini takut tercela, takut dicela orang lain, takut tercela. Yang keempat, takut yang diharamkan Allah. Nah. <tuh> takut yang haram adalah takut yang bukan pada tempatnya untuk ditakuti. Pukuburan. Apa yang anda takutkan dari pukuburan? Isinya benda mati enggak? Benda mati. Yang di atasnya benda mati enggak? Benda mati. Nisannya benda mati enggak? Sekumpulan benda mati. Kenapa masih takut? Heran saya. padahal yang di dalam kuburan itu lebih takut kepada Anda. Takut kuburan ini diinjak, ya kan? Anda melanggar melanggar sunah adab dalam berziarah. Heran kita ya. Kenapa mesti takut pada kekuburan? Bukatanya ada penunggunya. Iya, jasad penunggunya. Namun ini sebenarnya sebenarnya ini efek pendidikan kita waktu kecil. Arab batu ditakut-takutin sama ibu. Kaelo, kenapa kaelo? Kan akhirnya terbawa-bawa, ono-opo kae. Akhirnya terbawa-bawa. Jadi Anda nanti ketika punya anak jangan biasakan ancaman seperti itu. Ya, ya. Eh jangan ke situ. Itu angker tempatnya. Ya sudah, sampai tua angker. Dulu Simbah Simbah ngandani putu menjelang maghrib keluar apa kata Simbah? Ojo dolan metu mengko di ww. Ini maksudnya benar tapi caranya salah. Kenapa maksudnya benar? Memang menjelang maghrib syaitan itu berkeliaran tapi caranya salah bukan digondol gondol ww. Allah tidak pernah menciptakan ww. Yang Allah ciptakan bangsa jin, jin itu bosnya adalah iblis, anak buahnya adalah syaitan. Nya, jadi takut kepada pokuburan, takut kepada makhluk goip yang tidak punya kuasa sama sekali, nggak usah takut. Nya, lalu bagaimana ustaz kalau takut? Karena mungkin ini karena sudah didoktrin dari kecil, ah belajar aqidah yang benar. Kalau aqidah sudah benar, anda belajar tauhid. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Makhluk tersebut yang takut kepada Anda. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Setan lari dari dia. Kalau kita lari dari setan. Ya kan? Ada setan. Kabur. Ya. Di rumah sendiri. Kok kalau mandi berbunyi-bunyi ada yang mandi. Siapa kan? ini? Takut. Ya. Setan itu tahu keadaan hati manusia. Uh, oh, ini orang ini takut ini. Yuk kita takut-takut. Yaudah gayungnya diciduk-cidukkan. gelas dipecah-pecahkan. Laci dibuka. Cetek, cetek, cetuk cetek. Bila perlu listrik dimatikan. Cetek, buah, tambah. Deh, tadinya takut ini mati listrik. Itu karena akidahnya enggak benar. Coba akidahnya benar. Makanya seorang akidahnya lurus. Kalau ada orang jual rumah murah. Di pusat kota. Luas tanah 100 meter, bangunan 40 meter Pusat kota, dijual 200 juta Banyak yang berbondang mau beli Ketika ditanya sama pemiliknya mohon maaf, maaf, maaf, maaf, tapi rumahnya angker wow, Bubar semua bubar bubar Kalaupun ada yang berani beli Mendatangkan dukun, bayar dukunnya juga 200 juta Jadi rumahnya 400 juta juga jadinya kan? Masya Allah Kalau ada rumah angker, beli aja Tinggal dibacakan apa? Al-Quran Ikrah Al-Quran Baca Al-Quran dalam rumah Kenapa? Fa'ina syaitan Tanda firui Minta al-baith Setan itu kabur Dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah Wallahu ta'ala Alam Sudah ya? Sudah jam 5.20 nih. Sudah ya? Saya tutup ya? Sudah? Kalau ada pertanyaan lain nanti Kapan-kapan kalau kita bertemu lagi barakallahu li walakum subhanakallohumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh